di muslim jakarta murnikan akidah menebarkan syukur alhamdulillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu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 wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kaum muslimat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada di frekuensi atau di gelombang 14 5.7 AM rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan ke qiraah membaca sebuah kitab yang atau sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang beliau beri judul buku itu Sifatul Zawjati As-salihah sifat-sifat seorang istri yang salihah. Pada pertemuan yang lalu kita masih bersama dengan sifat yang ketiga kalau tidak salah yaitu di antara sifat-sifat istri yang salihah adalah dia suka untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suaminya. Tatkala suaminya memandangnya ya, Suka menyenangkan hati suami Senang menyenangkan hati suami Senang membahagiakan hati suami Dengan eh, ketika suami menatapnya ya, Berarti penampilan Raut muka ya, Ucapan Pakaian yang dipakainya Dandanannya ini harus betul-betul diperhatikan Sampai kemarin kita sudah e, Sampaikan atau kita baca bersama Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat perhatian sekali Untuk e, Bagaimana seorang wanita itu Menjaga penampilan di hadapan suami Ketika Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para kaum pria yang berpulang atau yang datang dari perjalanan untuk e, masuk rumah secara tiba-tiba di malam hari dengan harapan atau khawatir ya, sang istri belum siap untuk menyambutnya maka e, dianjurkan untuk tidak atau dilarang untuk tidak datang di malam hari secara tiba-tiba sehingga sang istri bisa bersiap-siap dengan menggunakan pisau cukurnya atau menyisir rambutnya dan yang lain-lain ini salah satu bentuk perhatian rasul salallahu alaihi Wasallam bagaimana supaya istri bisa membahagiakan suaminya kemudian kita sampai pada halaman-halaman uh, berikutnya ya di halaman ke-26 atau 25 dan 26 juga Sheikh Abdul Razak memberikan contoh yang sangat mengena bagi kehidupan seorang istri yang shaliha. Dia memberikan gambaran bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu r.a. berusaha untuk menyambut suaminya dengan penataan rumah diriwayatkan di halaman disebutkan riwayat di halaman 25 Sebutkan sebuah riwayat bagaimana ibunda kita itu mempersiapkan rumahnya ketika menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam atau dari sebuah perjalanan dia mempersiapkan sebuah sitar korden begitu ya untuk menutupi ruangan kecilnya atau menutupi rak bukunya atau raknya. Tapi ternyata kain yang dipilih oleh Aisyah saat itu kurang tepat. Kain itu ternyata mengandung gambar, gambar makhluk yang bernyawa. Sehingga ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambilah kain tersebut, kemudian oleh Aisyah dijadikan bantal bantal itu tempat bersandar ya. jadi sesuatu yang terhinakan sesuatu yang terhinakan sesuatu yang terhinakan itu sesuatu yang diinjek sesuatu yang dipakai itu terhinakan misalnya spray, sarung bantal keset ya, kainnya bagus, gambarnya bagus ya, dijadikan keset ya jadikan kain pel termasuk sesuatu yang terhinakan itu Wallahu ta'ala alam dalam sebuah fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin al-Abbad al al-Badr Hafidhullah ta'ala adalah e, baju anak-anak baju anak-anak oleh sebab itu e, baju anak-anak yang mungkin ada gambar hewannya ada gambar bonekanya ada gambar makhluk hidupnya yang Tidak secara jelas Atau ada gambarnya begitu Maka itu termasuk Satu barang yang Terhinakan Tapi tentunya lebih baik Kalau ya, dihilangkan Ciri-ciri kehidupannya hilangkan ciri-ciri kehidupannya itu Misalnya dengan menutup Mukanya Atau menutup kepalanya jika kepalanya tidak bisa, ya tutup mukanya, mukanya ditutup. Ya, itu lebih baik. Kan, tapi secara <coughs> pada asalnya itu, Syekh Abdul Musin memasukkan itu sesuatu yang sudah terhinakan. <coughs> Demikian juga e, halnya dengan mainan anak-anak, ya, boneka. Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu akan tetapi, banyak ulama yang mengatakan boneka dan mainan anak itu adalah sesuatu yang dikecualikan dari larangan berdasarkan hadis yang e, menceritakan tentang mainan Aisyah radhiyallahu taalaanha beliau menyimpan sebuah mainan sehingga ketika Rasul saw lewat Tersingkap korden tempat mainan tersebut ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Itu boneka kudaku." Ini boneka kuda. Aisyah punya mainan boneka, boneka kuda. "Lalu terus itu apa yang menyembul di punggungnya?" Jadi ada sesuatu yang menyembul di punggung boneka tersebut. "Itu sayap." Kata Rasulullah SAW, kuda kok bersayap Kata Aisyah, apakah engkau tidak mendengar bahawa kudanya Nabi Sulaiman memiliki sekian pasang sayap Maka Rasulullah SAW pun tertawa Dari sini banyak ulama mengatakan bahawa mainan anak-anak yang berbentuk gambar, berbentuk timbul atau patung semacam patung yang bernyawa makhluk yang bernyawa itu tidak mengapa ya tidak mengapa selama tentunya untuk lebih hati-hati ya. untuk lebih hati-hati tentunya makhluk-makhluk atau patung-patung yang mirip sekali dengan apa makhluk yang bernyawa itu dihindari. Kalau boneka mainan anak ya berarti yang mirip dengan manusia itu sebut saja satu merek merek boneka fulana, ya, boneka fula, fulana. Tentunya ibu-ibu tahu lah. Ya kan? Kalau saya sebut mungkin ya itu merek ya. merek boneka fulana itu mirip. Ya apalagi sekarang dikembangkan, wal'iyadu billah, ya, teknologi. Boneka yang bisa diajak bicara ya, Bisa ketawa, bisa melirik Bisa nangis Boneka-boneka ya. wanita yang semacam itu Maka ya. nah, ini yang semacam ini tidak Tidak layak untuk berada di dalam rumah kita ya. Kenapa Ustaz? Bahaya karena mirip dengan makhluk hidup Betul mirip Kecuali kalau kulitnya dikelupas ya Tinggal apanya Mesin-mesinnya Tidak kelihatan kalau itu seperti makhluk Makhluk hidup ya. Yang kedua selain bahaya Karena malaikat tidak mau masuk Yang kedua bisa mendatangkan kecemburuan ya Bisa mendatangkan kecem kecemburuan Kalau kan cuma boneka Jangankan boneka Keramik saja bisa bikin Cemburu Kayaknya ada satu kisah seorang e, suami dia e, sengaja untuk mengetes istrinya, tes istrinya dia sampaikan kepada istrinya bahwa dia menikah lagi nah langsung cemburu, ya kan? sang istri Akhirnya memberikan kesempatan kepada suaminya sudah suruh tinggal di rumah sini saja sengaja menampakkan persetujuannya akhirnya betul ditempatkan di sebuah ruangan suaminya udah pesan-pesan pokoknya jangan masuk ke ruangan itu dah berlalu hari suatu saat istrinya penasaran ini istri keduanya kayak apa gitu maka ya Dibukalah kamar yang rahasia tersebut. Kemudian dengan diam-diam dipukullah istri yang sedang duduk di kursinya. Pecah. Prang. Ternyata istrinya itu hanya sekedar apa? Boneka keramik. Ya. Maka suaminya pulang kaget. Kan sudah tak bilang. Gak usah masuk. Kamar ceritanya panjang sebetulnya. Mulai tadinya istrinya enggak setuju, kemudian istrinya setuju, eh, apa namanya? Kemudian dipersilahkan tinggal di rumah sampai keluar kata-kata. Al daratu -kata, murah eh, walu kana min qarurah. Madu itu pahit meskipun dari kaca dari keramik ya. makanya ini madorat yang kedua ya. menaruh boneka-boneka seperti itu di dalam dalam rumah, tentunya yang lebih madorat adalah ketika malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita nah ini tentang boneka mainan anak ya. boneka mainan anak itu mendapatkan ruhsoh ya. selama tentunya sebaiknya dihindari yang bentuknya betul-betul mirip dengan makhluk hidup Adapun boneka-boneka yang tersebar sekarang, kucing-kucingan kemudian kepalanya lebih besar, kemudian telinganya gede, itu kan secara hakikat tidak ada hewan yang seperti boneka tersebut, ya seperti kudanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, boneka kuda kita itu sampai nusuz ya, membuat sesuatu yang mengingkari atau sesuatu yang menyelisihi ketaatan kepada suami. Bentuk nusus itu macam-macam. Sebutkan oleh para ulama bahwasanya diantara bentuk nusus sampai berubah raut muka, kemudian apa namanya berubah e, nada bicara yang tadinya mas, mas hilangnya ketaatan dari seorang istri, sikap seorang istri yang membuat sedih hati suaminya, membuat marah hati suaminya, ini menjadikan dia terancam e, perkara yang sangat berbahaya, itu laknat ataupun sur, e, ataupun diancam dengan neraka, ya, wal iadu billah. Ini disebut dengan nusuz, ya, dengan nusuz, ya. Atau pergi keluar rumah e, tanpa izin dari Suami, ini termasuk nusuz ya. Dari sikap, wajah, kata-kata Kemudian pergi dari rumah tanpa izin Sehingga suami saat itu berhak untuk menghukum dia Dengan cara misalnya tidak memberikan nafkah Dan yang lainnya Wallahu ta'ala alami Mas'awab, -so undang-undang ibu-ibu, ya, muslimat Bisa menghindari hal-hal tersebut ya, Dan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi para istri yang salehah untuk para suaminya. Allahumma amin ya. Fanastafidu kita lanjutkan dibahas ya. Fanastaf di halaman 26 ya Ibu. Fanastafidu min hadzal hadis faedatan. Kita mengambil dari hadis ini sebuah faidah. Wa hiya anal mar'ata yambagi yang bagi antuhayi al baita, waturaptibahu, bahawa seorang wanita analmarah seyogiannya yang bagi antuhayi al baita untuk menyiapkan rumah, waturaptibahu dan merapikannya, wa antuhhsina ikdadahu watahi atahu. Dan memaksimalkan persiapan dan e, pengaturannya. Kamayem baghirlah ikdah dan nafsiha al ikdah datam al kamila. Sebagaimana dia juga seyogianya ya, menyiapkan diri dengan persiapan yang sempurna. Ada di dalam sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lil mar'ati bagi para wanita Dan para istri yang salihah Jadi diantara sifat-sifat yang Hendaklah dimiliki oleh seorang wanita Ketika ingin menjadi salihah Tata diri Tata penampilan Tata sikap ya, Tata penyambutan Tata rumah Apakah termasuk tata boga? Tata boga iya, tata boga itu istilahnya masak gitu ya. Kira-kira apa yang disukai oleh suaminya? Itu dia harus faham. Ya dia harus faham. Nah. Wa min demikian juga termasuk sifat-sifat istri yang salihah adalah majaa'a fil mujamil awsath. li Thabari adalah hadis yang disebutkan oleh Al Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al Mujam Al Awsat. Min hadithi Anas bin Malikin. Ini yani calon-calon istri kalian yang masuk ke dalam surga. Maukah kalian aku beritahu calon wanita-wanita penghuni surga? Kata Syekh, yakni artinya adalah az-zawja para istri yang allati sarat ahlan wa muhayyatan li takuna min ahli al jannah yaitu para istri yang nantinya sarat akan menjadi ahlan para penduduk wa dan disiapkan untuk menjadi penduduk surga li min ahli al jannah untuk menjadi penduduk surga bi sifatihal hamidah dikarenakan sifat-sifatnya yang terpuji wa khilalihal mubarokah dan sifat-sifatnya yang penuh barokah radiba marah zaujua suaminya ini seorang istri yang apabila marah atau ketika disakiti ini tersinggung dengan sebagian sifat atau sikap suami atau mungkin suaminya marah kepadanya bergegas sang istri mengatakan qalat Maka bergegas sang istri melakukan hal ini. Hadihi yadi, si yadika, duhai suamiku, ini tanganku dalam bercelak dengan memajamkan mata. Maksudnya apa? Aku tidak bisa tidur. Jangan berarti kalau kerengan sama bucu malah ngeleker. Ya? Ngeleker. Ngeleker itu apa? Tidur. Tidak. Nah. Ya, dia malah pegang tangan suaminya Dia katakan Duhai suamiku Tanganku sekarang dalam genggamanmu Ini yani, maafkan daku ya. Saya tidak bisa tidur Saya tidak bisa ikthihal Iktihal itu menghiasi mataku Dengan memejamkan mata Ini yani, saya Tidak bisa akan jenak tidur Wahai suamiku Hatta tardo Sampai engkau Ridho. ni istri yang solihah itu kayak gini. Calon penghuni surga. Haknya suami itu luar biasa. Makanya dalam satu hadis diterangkan, seandainya aku boleh untuk mengizinkan, diperbolehkan untuk mengizinkan seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi tentu sujud tidak boleh. Makanya tidak diperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi karena saking besarnya hak suami sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. jadi apa namanya sampaikan kepada sang suami udur. Baikkan dan maafkan aku. Saya tidak akan bisa tenang hidupku sampai engkau rido kepada. Makanya ibu-ibu ini siaplah menjadi seorang istri yang rido kepada suami dan diridoi oleh sang suami harus banyak bersabar yakni arti hadis ini adalah la aghmidu aini saya enggak, enggak akan bisa memejamkan mata kata syekh menerangkan hadis ini muhadditsul asr al imam al albani ya, syekh muhammad nasruddin al albani ala ukhbirukum binisaikum fil jannah mau nggak kalian kuberi kabar tentang wanita-wanita istri-istri kalian yang calon menghuni surga makanya masya Allah suami ini patut iri para suami patut iri ketika mendapatkan istrinya kayak gini, aduh ini insya Allah istriku calon penghuni surga ini ya Allah bagaimana tinggal tinggal bagaimana suami menjadi calon penghuni surga juga ya Sudah melihat istri yang semacam ini Sudah ini insya Allah mudah-mudahan Istriku adalah calon penghuni surga Ya doakan sajalah kebaikan Jangan saking mangkelnya kepada istrinya Sampai mungkin mendoakan Aku gak rela kalau istriku jenis ini Masuk ke dalam surga ini Doa macam apa ya Sampai terkadang ada pertanyaan Dari sebagian ibu-ibu Bukan kepada saya tapi, walhamdulillah ya. Pertanyaan kepada rekan-rekan saya Ada yang mengatakan Ustaz, saya boleh gak berdoa Ustaz, kalau masuk surga Tidak ketemu dengan suami saya Masya Allah Jadi masih mending dia Gak sampai mendoakan suaminya Gak masuk surga, tapi Kalau sama-sama masuk surga Mbok Yaw gak ketemu gitu loh Paham ya maksudnya ini karena akhlak suaminya itu sangat apa buruk menurut dia. Mudah-mudahan gak ketemu Ustaz, boleh gak doa macam itu. Itu sampai terlontar pertanyaan seperti itu. Ya. Nah ini ada juga seorang istri yang bertanya Ustaz, bertanya pada Syekh, seorang Syekh, gitu seorang da'i. Syekh, boleh gak saya berdoa? biar dimasukkan surga bersama suami saya tapi jangan sampai dia dapat bidadari katanya. <laughs> Jadi sejak dari dunia dia sudah cemburu dengan bidadari. Dia enggak tahu bahwasanya para bidadari pun cemburu dengan Anda. Ya, para bidadari menunggu-nunggu suami Anda yang calon penghuni surga. Makanya jangan disia-siakan. Begitu mati langsung disambar bidadari. Dan jenengan yang menyesal. Ya, panjenengan yang anda yang akan menyesal. Gunakan kesempatan selama suami anda masih ada di samping samping anda. Sama-sama ya. berusaha untuk menjadi penduduk surga. Nah ini salah satu ciri wanita penghuni surga, insya Allah Taala adalah wanita yang mencari keriduan suami. Ya, apabila dia marah, apabila dia sakiti, apabila dia Membuat suaminya marah, suaminya marah kepadanya. Segera dia bergegas, minta maaf kepada suaminya. Dan memang ada hal yang harus diperbanyak di dalam rumah tangga, ibu-ibu. Ada hal yang harus diperbanyak di dalam rumah tangga. Dua kalimat, maaf dan terima kasih. Maaf dan apa? Terima kasih. Afwan sama jazakumullahu khairan. Ya. Ini ibarat dari bagaimana seorang atau pasangan itu saling bersyukur kepada pasangannya dan saling bersabar terhadap pasangannya. Ya. Ketika berterima kasih maka mengucapkan matur nuwun. Matur nuwun Yobi. Suun Yobi. Uh, thank you Papa. Ya. Uh, sun banget ya Kang, nah, misalnya begitu. Yang penting dengan apa saja ungkapanmu, kalau bahasa yang terbaik ya berarti apa? jazakallahu khairah, ya. Sama tetangganya, masya Allah, dibetulkan gentengnya karena bapaknya sedang apa? safar Oh, lemunduk munduk. -mundu. Jazakallah khairah ya. Anu Abu Fulan. Jazakallah khairah enge. Tapi giliran suaminya yang betulkan genteng turun, alah bi, belum rapat gentengnya bi, nah jazakallah khairah ya bi bisa lagi naik ya, itu bolongnya tambah besar loh Masya Allah, jadi diajari anak kita supaya mereka nanti menjadi orang-orang yang pintar bersyukur berterima kasih dan tidak kufur terhadap uh, orang yang berbuat baik kepada kepada mereka, diajari ya Masya Allah, Abi udah capek itu loh Murus kita, gini, gini, gini Masya mudah-mudahan Allah menjaganya Sebaliknya, bapaknya Juga gitu <tuh> Ya, ketika bisik-bisik Dengan anak-anak Manut sama umi Manut, ya, umi itu sudah Masya Allah Yang sama, kata Rasulullah SAW La <tuh> yuldagul mu'min Min juhrin wahidin Marraqin Seorang mukmin itu Tidak tersengat oleh hewan, dua kali, di dalam sebuah lubang yang, sama, beruh bolongan, di pojok rumah, ini bolongan apa tobi, dirogo, coklat, ternyata apa, tambah marah suami, ya, gimana, sudah saya bilang, kalau masak, jangan, jangan pedas, malah kau bikin pedas, Sepedas hatiku kepadamu <laughs> Masya Allah Jangan sampai seperti itu ya. Ketika perkara-perkara Yang sudah jelas Itu menyakiti hati suami Jangan sampai terulang Wallahu ta'ala ya, Al-Abbih Nah ini jangan jadi wanita yang tidak peduli Terserah suami mau marah Terserah Ya, Semalam dibiarkan Dua malam dibiarkan Tiga malam dibiarkan dalam keadaan suami marah 10 hari sampai 1 bulan kata syekh ya, bahkan mungkin lebih wa ka'an al seakan-akan kondisi suami yang marah itu enggak ada enggak ada ya enggak ada apa-apanya bagi sang istri wala ka'annaha subhanahu wa ta'ala dan seakan-akan dia tidak akan bertemu dengan Allah enggak akan dimintai apa ya, pertanggungjawaban oleh Allah. Wajuhasi buha ala hadhil umur dan akan dimintai pertanggungjawabannya dari perkara-perkara tadi. Wa ala hadhil akmal dan dari perbuatan-perbuatan dia kepada suami akan dimintai apa ya, pertanggungjawaban. Oleh sebab itu suami atau istri ketika bersikap kepada pasangannya sudah harus siap untuk apa? Untuk apa? Menjawab Pertanyaan Allah Kenapa wahai suami Kamu dulu begitu? Kenapa wahai istri Kok kamu dulu Begitu? Silahkan siapkan jawabannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz, saya tidak siap untuk ditanya Kalau tidak siap untuk ditanya Jangan berbuat sesuatu yang Sekiranya Akan sulit untuk dijawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sekarang ini macam-macam Ya, Ada suami marah Banting Banting anaknya ya, Sampai mati ada istri marah bunuh suaminya ini subhanallah akan ditanya oleh Allah ya, tidak sembarangan Barangan. ya tidak tidak sembarangan ya, makanya monggo ibu-ibu kaum muslimat kita berusaha karena dunia itu hanya sekedar apa lewat ya, ingat ya dunia itu hanya sekedar lewat kita berusaha di tempat lewat kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sholihah, menjadi orang yang saleh. Wallahu ca'ala a'lam bi'as-sumar. Eh, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, Ya berkaitan dengan sifat seorang istri yang sholihah, yang ketiga, itu bagaimana dia berusaha untuk membahagiakan hati suami. Kalau terlanjur terjadi khilaf, perselisihan, kemarahan pada diri suami, Segera dia genggam tangan suami, segera dia sampaikan permintaan, maaf dan mencari keridhaan suami. Dan keridhaan suami itu bukan hanya dengan ditanya, "Umi, bi abi abirido ya sama aku, abi rido ya sama." Enggak seperti itu aja. Tapi dengan perbuatan-perbuatan yang memang ee, membuat suami itu betul-betul rida. Wallahu taala alami as e, jangan banyak yang bertanya ya. Cuma ini saya akan membahas sisa pertanyaan yang kemarin, ada sebuah pertanyaan tentang e, bagaimana nasib orang yang pernah melakukan tatayur, ya tatayur padahal dia dulu melakukannya tidak tahu. Ini sebelum tahu tentang ilmu tatayur. Bahwasanya se, sebelum mengilmui tentang tidak bolehnya tatayur. Tatayur itu apa ya? E menebak-nebak kesialan dan keberuntungan dengan kejadian-kejadian di sekitar kita, misal kejatuhan tokek, ya. buka pintu langsung tuto, mau teplot depan wajahnya, ya. atau ke kejatuhan cicak, ya. atau mata yang berkedut-kedut, alias apa itu, namanya kedutan, ya, atau pakai baju kuali, ya. atau mendengarkan suara-suara burung-burung malam atau burung gagak yang lewat di atas rumahnya ya dan seterusnya sehingga dia menafsirkan oh akan terjadi ini oh terjadi ini oh kejadian ini demikian ini namanya tatoyur dan itu tidak boleh di dalam Islam dan disebutkan dalam hadis akan ada tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hak, tanpa hisap tanpa adat Masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Di antaranya adalah orang yang tidak melakukan apa? Tatayyur. Apakah apabila seorang dulu pernah melakukan tatayyur? Karena ketidaktahuan dia. Kemudian dia meninggalkan tatayyur setelah faham. Dan tidak pernah lagi melakukan tatayyur sampai dia meninggal dunia. Dia bertaubat. Apakah orang tersebut masih memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam apa? 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa adat. Jawabnya adalah iya, masih insya Allah. Sebagian masyarakat mengatakan, khair. Orang yang sudah bertaubat dari perbuatan tatoyurnya, dia berada dalam keadaan baik. Sebagian yang mengatakan, yakunu afdal. Minkable. Bahkan terkadang orang yang sudah bertaubat dari dosanya, tatoyur, dia bisa menjadi orang yang lebih mulia dari sebelumnya. Dan orang yang sudah bertaubat dari dosanya, seakan-akan dia tidak, tidak berdosa. Kata Rasulullah saw. Ata ibu milad zambi, kaman lah zamba, lahu. Orang yang sudah bertaubat dari dosanya, seakan-akan dia tidak pernah melakukan apa dosa, apalagi ini dituliskan dalam pertanyaan, sampai mati sampai meninggal dunia andaikan sampai meninggal dunia mereka tidak lagi melakukan tautoyur tersebut masih memungkinkan atau tidak jawabannya masih, insya Allah ini ya, termasuk melakukan pengobatan dengan kai ya, dulu mungkin belum tahu kalau itu adalah pengobatan yang eh, makro ya. atau melakukan kesyirikan Andalah karena karena kejahlannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan masih bisa untuk menjadi e, 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisap dan tanpa ada. E, kemudian baju bergambar kitar. Kitar itu bukan makhluk yang bernyawa, akan tetapi termasuk alat musik yang dilarang di dalam Islam. Maka memakainya sebaiknya dihindari. Karena itu adalah lambang dari sebuah apa perbuatan yang fasik. Ya. Tentunya kita juga tidak rela kalau anak kita, suami kita pakai baju gambar gambar rokok. Ya Rokok. Kecuali kalau rokok dicoret. Ya. Tidak merokok, tidak merokok itu mungkin. Tapi kalau gitar, ya, maka dan alat-alat musik yang lainnya sebaiknya dihindari karena itu adalah lambang dari alat-alat yang dilakukan atau digunakan untuk melakukan kefasikan ya. uh, hukum karma ya, tentang hukum karma juga bahwa di dalam Islam kamata dino tudan dikatakan al jazak min jinsil amal bahwasanya balasan itu adalah sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang apakah itu sama dengan hukum karma kita katakan beda kalau hukum karma itu diyakini atau berdasarkan keyakinan yang eh, animisme kaitannya dengan animisme animisme itu keyakinan bahwa roh-roh nenek moyang itu masih apa berkeliaran di sekitar kita jadi kadang bisa masuk ke dalam pusaka-pusaka Bisa masuk ke dalam Benda-benda roh nenek moyang Sampai bisa menitis kembali Yang disebut dengan apa? Reinkarnasi ya, Reinkarnasi Maka Karma itu Istilah karma Itu adalah kaitannya dengan itu ya, Bahwa kejadian-kejadian itu Kembali menjadi terbalas dan kaitannya dengan itu dan dipastikan satu mereka memastikan bahwasanya kejadian ini adalah karma akibat dari perbuatan tertentu kemudian bahwa terkadang e, seseorang itu dijahati oleh orang lain A dijahati oleh B ini disiksa oleh B gara-gara B ini dititisi di titis itu dimasuki Oleh roh Yang pernah disakiti oleh si apa? Si A Sekarang dia menitis Mangslub Ya e, yaitu mangslub itu Reinkarnasi ke B Untuk membalas ke siapa? Ke A Itu keyakinan-keyakinan seperti itu karma. Nah kalau kita dalam Islam Al-Jazak Min Jincil Amal Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya Tidak Satu, tidak memastikan Bahwa musibah yang menimpa kita Itu jelas karena perbuatan itu Tidak, belum tentu Sekarang kita misalnya lumpuh Karena dulu kita pernah melakukan Atau membuat orang lain menjadi apa? Lumpuh Belum tentu Kita tidak bisa memastikan bahwasanya musibah ini Adalah karena dosa A Musibah ini adalah karena dosa B. Tidak bisa. Ditambah lagi, tidak ada keyakinan apa? Re'in karnasi. Tapi kita yakin bahwasanya seluruh musibah, itu adalah akibat apa? Dosa-dosa kita juga. Ya Wallahu ta'ala alambi. As-sawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwasanya karma berbeda dengan apa yang kita yakini, al-jaza' min jinsi al-aman Wallahu ta'ala al-hamdulillah Wa sallallahu ala nabi Muhammad eh, Sebagai informasi bahwa Kemungkinan besar Pertemuan Senin yang akan datang Saya libur dulu ya. Saya libur dulu Ada kemungkinan Senin 1 Senin Ada kemungkinan 2 dua senin tapi yang satu senin insya allah sudah jelas sedangkan yang dua senin itu ada kemungkinan nanti menunggu informasi ya, silahkan e, nanti berarti dikosongkan untuk pekan yang depan untuk pekan selanjutnya menunggu informasi mudah mudahan selama ini kita pelajari bermanfaat bagi kita ya. saya juga sebagai seorang suami belajar sekali dari buku ini Bagaimana menjadi seorang laki-laki e, yang juga berusaha menjadi orang yang soleh, terutama bapak-bapak juga demikian. Sebagaimana ibu-ibu juga silahkan dibaca, direnungkan kembali ya, buku ini, hadis-hadis yang ada di dalamnya, ayat yang pernah disebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Demikian wassallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa anfiqū min qabli an ya'tiya ahadukum al-mautu fa yaqūl